a p a n i h d i s e a t a h i Kemarin saya bilang g a k perlu, tapi kemarin saya baca koran lagi, ya saya pikir perlu juga. Soalnya saya baca di koran i t u menurut Pak Permadi, itu ternyata di gedung DPR itu pagi-pagi itu office apa office gelnya atau yang pembersih-pembersih itu sering nembun k o n d o m、hmm. Nah, jadi yang namanya a n g g o t a DPR atau dekutinya atau apanya lah, itu sering pakai-pakai itu dia punya apa? Tapa asli tenaga kerja segala macam. Jadi saya kira tuh Ketua DPR Pak Mar d u k i a l i mungkin takut kali tambah bobrok ya Mental aja kan memang udah parah-parah tuh Lebih parah dari dunia b i n a t a n g Jadi, jadi saya kira perlu lah Saya b a r u baca kemarin t e n g a h t a h Sering ketemu kondom bersebaran b e k a s dipakai gitu loh Di warta-warta itu Terima kasih、mm -hmm. Oke,、okay, 633-9160 Pak Budi Ya, saya kira itu b e n a r juga, parah itu. Tapi yang lebih utama adalah kalau ada p e n g u m u m a n ya, melarang korupsi. Nah, itu lebih bagus lagi.、Hmm. Oke,、okay, terima kasih. 63391602 pagi, Pak Wito ya. ya. selamat pagi juga. j a d i komentar saya itu,、eh, keterlaluan ya. Jadi anggota DPR itu、eh, memberikan contoh yang tidak baik, hanya bisa membuat. ...peraturan-peraturan, tetapi peraturan itu tidak bisa terlaksana dengan baik.、Hmm. Terlalu banyak peraturan itu. Terus kedua ya, kalau bicara masalah pakaian seksi kan bicara perempuan. Itu sama saja melecehkan perempuan itu. Padahal, b i a n g Kero kan k segera ada di dirinya sendiri, laki-laki itu. Kalau mau-mau mau melarang pakaian-pakaian seksi itu ya, sekalian juga dilarang. t u h n g g a k boleh pakai... handphone yang ada akses internetnya itu soalnya kan namanya fitur f i t u r porno itu nah terus mereka juga b e n t u bersih s e b a n y a k a n ada main perempuan juga itu itu komentar saya aja n a e r t i ajani oke selamat pagi cuy ya saya, saya rasa kebebasan berpakaian ya, itu sebuah ke kebebasan m e n a s a s i dasar manusia、ya. jadi kalau misalkan パーフは、ah、an Jadi, 2人で2人で2人で2人で2人 i 2、okay, okay, nah, i で2人で2人で2人で2人 ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニ k さんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさんは、ジャニーさん apa-apa itu m e n t a r n y a udah ibarat mantan m o n y e t semua bukan m e n t a l apa mungkin bahkan mereka itu dengan rakyat kecil k a k i murahin ya k a k i murahin y a k a k i kecil itu lebih bagus dari mereka mereka itu ibarat, ibarat bagikan t u l a s i t u loh ya n g g a k ada m a n t a s yang sama di, di tanaman p a d i k a l a u memang pertuna mereka i u b e a r t i k a k y a t yang menggemburkan tanah sekian komentar saya terima kasih a Pak Hardy a Silahkan Pak Saya、mbak. rasa mereka Pantaslah mengurus itu Kita harus setuju Karena mereka s u d a h diangkat Jadi anggota terhormat Tidak pernah punya visi Dan misi Untuk memajukan bangsa ini Untuk mensejahterakan bangsa ini Jadi mereka hanya mengurusin Bagaimana untuk m e n g a r u s Mengkorup harta ke Kekayaan bangsa ini Jadi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 バニーサバギーシャラいンモディバカエル、パカハテカン、ダ Sesamanya didalami l dengan ibu-ibu berjilbab sedang ciuman. Nah, itu harus diperbaiki, Bu, j a n g a n dari luar ya. Ya, itu aja tuh. Terima kasih, Bu, b a t i Pak Toto selamat pagi. Oke,、eh, ya,、eh, DPR ya. Mulutnya masih scam, ya. Urus aja tuh korupsi yang di, di Banda, r korupsi dalam DPR. kita Lihat beberapa berita ya satu, -satu tahun yang lalu Yaitu mereka pada main iPad dengan film-film porno Jangan n g urus yang gandala Urus s aja diri sendiri Terima kasih Terima kasih Pak Toto Pak Yudi, selamat pagi pagi b u Ya Ya, kalau menurut saya gak perlulah ya Yang itu bilang d p r mau ngangkat citra Lan citranya udah rusak gitu kok Makin tahun makin gak bener gitu loh Makanya sebaiknya urusin yang memang benar-benar kepentingan negara aja Jangan yang aneh-aneh gitu lah Orang tambangkan s i m p a t i Itu lihat aja memang mau lihatnya dari pakaian gitu Yang dari handphone aja segala apa bisa kok y a kan? Gitu aja Bu, t e r i makasih Terima kasih b a Yudi, Pak Herman selamat pagi y a kalau pendapat saya itu sebuah k a k a k a n yang baik ya Tapi perumpamannya begini DPR itu mau beli jam tangan Tapi celana aja Belum pakai, gitu, terima kasih Baik, terima kasih ya, Pak Tamba, h selamat pagi s i l a k a n Bapak Bapak Tamba, h selamat pagi Baik, kita ke Bapak Burhan ya Pak Burhan, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n m b a a k Iya, saya rasa DPR itu Pekerjaannya udah Menyimpang ya, kita lihat Sementara itu akan a ada kenaikan b t n Itu mereka harus urusin Mereka gajinya dari mana? Mereka itu gak ada kerja apa-apa Mereka itu kerjanya itu dapatnya dari mana? Dari kita, dari pengusaha, dari pekerja Ya, mereka kita yang m e m b a y a r pajak IMB, bayar p a j a k t TN, semua Jadi, tolong Kalau mereka mau tahu Tahu Tuhan Tepuk j a l a h yang、hmm. baik Dirusulah korupsi-korupsi Tubuhnya mereka aja korupsinya banyak ya belum mereka mengurusi n korupsi yang dimana. di mana, c o b a l a h d i t e l u s u r i dipertamina di mana, masa selena apapun si apapun bumn dikatakan rugi. Jadi kalau anda itu orang yang dpr itu o r a n g beragama tolong t e l u s u r i b e kerjalah anda itu makannya dari mana, anak i t r i a n d a itu makannya kamu nggak itu seperti apa ya, sayanya itu n g a k pantas loh di anggota dpr. Jadi kita l i、si、h a t n y a itu seperti Ya kata kasarnya itu hama gak ya Tolong d i t u r u s Jangan menyelesaikan hal-hal yang bukan-bukan Kayak wah minggu lah, Kayak asal Hal yang krusial dulu yang mana yang penting Kalau kenaikan b p n itu berapa orang yang tambah m i skin Berapa pengusaha yang jadi pangkrut Berapa mulut orang yang akan Tidak dapat Makan ya, dari buburnya Terima kasih Terima kasih Pak Burhan, Pak j a c e p selamat pagi Pagi Silahkan Bapak komentar Anda Ya, nah, menurut saya sih gak penting ya Yang justru yang penting tuh、uh, Seperti yang sebelum saya tadi itu Waduh cukup bagus sekali Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah Otak ngeresnya yang laki-laki aja Itu yang mesti diberesin m i e k i r i n rok mini dan segala macam Urusan korupsi dan segala macam Negara ini kan masih banyak yang lebih penting diurusin Itu aja sih tanggapan -tangga saya Baik, terima kasih banyak Cep Pak Edi, s e l a m t siang Ya, selamat siap Komentar Anda Pak Edi? Ya, saya setuju banget itu ya DPR kan harus menjaga citranya nah, tapi ada ide yang lebih bagus sih Menurut saya DPR segera membuat suatu keputusan bahwa Supaya citranya itu bangsa kita i n i Jangan bangsa yang bodoh, jangan bangsa yang terpuruk 私は、私は、nah,、私は、mm、私、hmm. は Se、mm、私、hmm. は、mm、私、hmm. は、ah、私は、nah,、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、r は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、r は、i は、私は、私は、私は、私 e 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私 ブローンブローンのブラッキーとは別にありがとうございます。Jadi, バラシブエニ。パーボーラスランシアン。 ブラは、私は何 t してるかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを e っているかを知って n るかを知るかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っるかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかをるかを知っているかを知っているかを 私は。 マジでバスギャルババンドリーロジャーンやんとガイアあィトディカティカンナインカイスマッチンベベエミネートアムガカウゴシンジャーンのハハハマウシアディアトガトウメカムメカムメカムジャーニャーユディーダーマジュラパダムモガニョドパダペジャックコ。 ガイアンが3000、ガイアンが4000、ガイアンが4000、ガイアンが4000、ガイアンが4000、ガイアンが4000、ガイアンが4000、n イアンが4000、ガイアンが4000、ガイアンが